Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Iksan dalam reportasi Radio Kukuningan Dalam lingkup keluarga, seorang ayah atau suami adalah pemimpinnya Dalam lingkup desa, ada kepala desa adalah pemimpinnya Begitu selanjutnya hingga presiden merupakan pemimpin sebuah negara Siapapun baik di lingkup keluarga hingga negara Yang menyakiti keluarganya pasti sang pemimpin tidak akan tinggal diam untuk melakukan pembelaannya Lalu bagaimana dengan pemimpin di Padang Mahsyar? Pemimpin di negeri akhirat, pemimpin para nabi-nabi terdahulu. Mereka semua bahkan kita kelak nanti dipimpin dan disyafahati oleh baginda nabi Muhammad SAW. Sheikh Ridwan Al-Amri mengingatkan kita agar jangan sampai menyakiti bahkan membuat sedih cucu pemimpin negeri akhirat di zaman ini. Berikut kutipannya. Cintailah para keluargaku, para zurriyah ku. nabi tahu nanti di akhir zaman banyak orang musuhi cucunya nabi Muhammad SAW. Banyak orang nyakiti cucunya Nabi Muhammad. Bahkan belum lama Nabi meninggal. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussain, Sayyidina Hasan. Meninggalnya apa? Diracunin. Berani ngeracunin cucu Nabi. Makanya dia bilang, adab di syafaat. Man katalah Hussainah. Ini orang masih mengharapkan syafaat. Bunuh siapa? Bu, bunuh Sayyidina Hussain masih mengharapkan syafaat. Cari itu syafaat dari yang lain. Tidak ada dari Nabi Muhammad SAW. Wa ahibu ahla bayti lihubbi cintailah ahlil baytku lihubbi Kan harus Allah Ya tapi pilih-pilih Kalau Habibnya baik, khuyir, anak cintai Eh, yeah. kalau baik tidak usah Habib Tidak Habib juga orang pada senang kalau baik Benar apa tidak? Tapi tidak, Ente mau marah Aduh, urusannya sama bapaknya nih. Jadi kalau kita mau selamat Cari keredohan Allah Cari keredohan Rasulullah Bukan keredohan yang lain Demikian reportase Radio Kekuningan. Semoga hati, lisan, dan tangan ini selalu terjaga dari menyakiti para habaib cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Ihsan Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.